Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, halo. Aduh, gue, a h sehat-sehat. Alhamdulillah, s <laughs> e n g d i l i a t Anak ini, gue masih di Sumatera, masih <laughs> mau dipindahkan. t o r u s harus gue gak baca gini.、Uh, untuk teman-teman yang ikut. o r a n pertama kira-kira sepuluh orang atau berapa orang yang sekitar empat puluh lima an gitu? Niku、oh, ya, o r a n pertama niku tiga puluh an kok, suwanto nabi. Dua p u l i h an? Niki n g e r t a n b a k s i saya hari ini harus membayar biaya overbooking masalahnya, dan ini sudah kemarin ya mungkin d i c a r a niku i ya yang saya、yeah. uh, ya segitulah, pokoknya. Sebenarnya kemarin ya harus, tapi kemarin waktunya nggak nututi.、Yeah. Terus Hari ini kita biaya l o o k i n g itu tiga puluh lima jt. Ya, tapi、uh, di saya cuma yang tiga juta.、Oh. Gitu loh. Uh. Itu tetap, tetap, dan s e p sepuluh rekening yang pertama, tapi yang gede-gede. Itu loh. Uh, tinggal yang tiga juta itu, maksud saya, t a k Kasih ke teman-teman yang ikut、uh, on itu, yang, yang bukan KTP aja, maksudnya bukan voucher. Iya, bukan maksudnya, ya n g、yeah. pertama, reken-reken, nah、yeah. uh, uh, pertama uh, gitu. Di tekankan aja, untuk seratus ribu, n ya, seratus ribu untuk overbooking itu, untuk overbooking itu, ya, ya, overbooking. Jadi, Jadi, tahap pertama itu g i l betul, ya. Jadi gini, uh, uh, uh, BRI sudah masuk, ya. ya. Uh, uh, kemudian mungkin nanti ketika ini kan ketika diambil kan sudah ngelontar lagi. Ya, ya kan, tidak bukti itu. Yang lainnya ngikut ya BNI, Mandiri, k e a semua sudah penuh, sudah masuk semua. Oh gitu. b a seperti itu. Nah ini yang pertama ini sebagai induk keseluruhan. Iya iya iya. di induknya rekeningnya rekening saya sendiri rekening PT n g induk ke rekening DRI atas nama saya karena ini terkait s o l eternals y itu kan atas nama saya ya kan? Iya b y a Kemudian PT satunya global itu juga menginduk ke DRI ini. Iya. Malam kemarin, kemarin itu alhamdulillah saya sempat bingung ya karena kan nggak bisa kemana-mana. Iya. Itu t e n a biaya seratus juta bos. Iya itu s e b a r n y a dari Bu katanya kena biaya seratus juta. Apa sih bingung saya? Iku ngapun, ngapun kan? Iku untuk apa seratus juta kemarin? Untuk menggeser, apa? Masukkan dana ke BRI itu. Oh, i t u Jadi BRI kan induk. Sementara namanya nama saya. Otomatis、yeah. kan saya yang harus bayar, gitu Walaupun d i di p e g o l siapa siapa, yang penting saya yang harusnya r i k n gitu. Bingung saya. Kira-kira satu jam enggak? <tik>. Diam, tadi kemana? Saya pikir, akhirnya saya n g u m p u l i kawan, ya. Hmm. cuma satu, satu p s a j a saya hubungi. a、yeah. oh, l h a m d u l i l l a h a l h a m d u l i l l a g i t u l itu loh." cuma d i p i n j a m i hanya dua puluh kemarin, w a l a eh bukan dua puluh delapan puluh. delapan puluh juta itu ada rekanan yang biasa ngejakin proyek-proyek.、Yeah. nah itu saya minta, i saya minta tolong, Mas, tolong sama usianya di bawah saya, Mas, tapi sukses dia."、Yeah. Uh, dia biasanya n g e j a t n j n a t n g n g a t n g g a t u g e n a t n g e n a t n g e n g a t n g e n g a n a t n g a t n g a t a t baik yang mana yang zaman minta mas, anu, ya, kos, ya ya m a s i anu ya aku s i a y s i a gitu tapi aku butuh besar ini saya belum pernah minta sebesar ini maksimal w a h itu tiga puluh sama ini nah ini kemarin saya butuh seratus nanti a d i l a h coba saya cek s a l d o n y a akhirnya dua saldo digabung jadi delapan puluh ya masih lima lima jutaan lah atau sepuluh、yeah. yang satu yang satunya ini jadi nyimpun lima belas juta、uh -huh. Yang、dikasih ke saya a n 80 ya Allah udah dekat ya udah nanti proyek yang mana yang apartemen perkantoran monggo terserah yang penting nah, disitu ada k a l i a n skill apa namanya、yeah. uh, gedung kata bilang oh bisa bisa、yeah. uh, Alhamdulillah 80 aman akhirnya itu nggak saya terima langsung dimasukkan ke perbankan masih、yeah. saya nggak berani yeah, yeah. <laughs> Dalam arti bukan b e r a n i apa、ya. artinya, betul, betul saya menyampaikan ini kepentingannya untuk itu. Gitu, iya, y a betul. Uh, <laughs> uh, lewat t o k h e e a heeh, heeh, heeh, heeh, h n e h heeh, heeh, u n e h heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, h a e h heeh, heeh, heeh, h a e h h n e h heeh, heeh, heeh, i e e h heeh, heeh, h e a h h e a h heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, h a e h heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Nah, ya, ini kalau misalnya rekening teman-teman yang yang cair pertama itu, ya,、hmm. itu bisa dibagi di seratusan atau terserah ya,、uh, b e e r a p a sih ngomong ke teman-teman. Ya, pokoknya ya, g itu bagus e s u a i dengan j e n t u n g a n maupun seribu per tahun. Rekening itu aja lah, e n g g e n g g e n g jadi ini、uh, apa namanya, tinggal booking. Ya, berapa d a p a t nanti dari、uh, total rekening itu kan, enggak misalnya kalau tiga puluh lima teman yang... ada yang 35 orang, ya 35 harus p e r n y e n a n g k a n nggak apa-apa Nah g i tapi u t nantikan ada gelombang kedua. Kedua, kedua pertama ini semua dikasih, saya kirim semuanya terus untuk anggaran pertama kira-kira berapa, Gus, anggarannya, Gus? untuk masuk... nah itu saya nggak berani ngomong, lagi.、Nah, tapi besar,、gak? tapi besar misalnya teman-teman s a y a r u t a n g itu udah lunas di depan、gak? minimal satu M dapat lagi サトレジャン・ラパークスのパークスのパークスのパークス o パークスのパークスのパークスのパークスのークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークステパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークスのパークススのパークパークスのパークスのパークスのパークスのパースのパークスのパークスのパークスのパ a p a acara overboking b h、oh, r a r i biaya overboking Yang 35 juta Betul, 35 Hanya、okay. nanti sudah selesai semua Dari Kawan-kawan、uh, ini, termasuk yang ini、yeah. berarti, berarti Acara overboking dilakukan、oh, gitu, okay, okay. Artinya hari ini、oh. juga Bisa langsung di hari ini juga, okay. Betul. Okay. Okay. Itu okay. yang bisa Saya kabari, terbaru Dan bisa dilakukan acara u n t u k acara kemarin, saya beres. g e acara santunan kan, nanti kasus u d a h n g i r i m sejuta satu. Nah, 100, nah nih. yatim kemarin, satu juta seratus. Nah, gue pun k a l a u k i r i m s、nah, a y a w i n i n a m b i l password itu kan, s e j a a satu tahun l l y a iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, i y s iya, iya, iya, i a iya, i u a iya, iya, iya, i n a iya, iya, iya, iya, iya, i a i iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, i a i iya, iya, iya, iya, i a i iya, y a サブマリンがでのリラン